Mitra Bisnis, Minggu lalu kegiatan diskusi buku di pasar Minggu juga ibadah gereja di Bekasi dibubarkan oleh massa atau ormas tertentu. Tempo menulis, Komnas Ham menilai maraknya pembubaran kegiatan keagamaan oleh ormas tertentu dengan dukungan aparat membuktikan bahwa pemerintah lalai dalam tugasnya melindungi hak dasar warga untuk beribadah dan berpendapat. Untuk membicarakan hal tersebut saat ini kami telah tersambung dengan Direktur The Wahid Institute. Ahmad Swedi. Pak Ahmad, apa komentar Anda? Saya... Berpendapat bahwa ini bukan hanya lale, ini desain pemerintah saya kira Jadi ada dalam social movement itu ada yang disebut dengan counter movement Counter movement adalah sebuah gerakan yang didiaya oleh pemerintah Untuk menghadang kelompok-kelompok kritis terhadap pemerintah Nah ini kan situasi pemerintah ini kan kritis ya Tinggal beberapa tahun dan tampaknya banyak kegagalan Sehingga pemerintah perlu melakukan apa yang disebut counter movement Saya makin yakin bahwa gerakan-gerakan intoleran dari kelompok agama itu tidak berdiri sendiri, tetapi itu ada backing di belakangnya. Misalnya keterlibatan polisi yang intens untuk bergandeng tangan ya dalam tanda petik dan kelompok-kelompok itu khususnya SPI. Dan sekarang ini tadi malam itu Rektor UGM membatalkan diskusi irsat mandi, ya, orang yang waktu itu dibatalkan dibubarkan di acara salihara. Ini bahkan represivitas dari pemerintah gerakan counter movement itu sudah sampai ke kampus. Jadi saya agak pesimis ya bahwa pemerintah ini memang punya niat baik untuk mengawal demokrasi dan kebebasan berpendapat gitu. Menurut Bapak, siapa yang harus bertindak agar kejadian serupa tidak terus terulang? Sangat sulit ya kalau petanya seperti itu. Ya saya kira gerakan demokrasi dan gerakan kebebasan berpendapat itu sekarang harus mulai menghadap langsung ke pemerintah. Bukan lagi ke kelompok-kelompok tadi itu ya, kelompok-kelompok vigilante. Karena vigilante itu saya menduga keras bahwa itu sudah backing oleh pemerintah sebagai counter movement terhadap kelompok-kelompok kritis. gitu. Karena yang disebut government itu sudah termasuk di dalamnya DPR dan bahkan partai oposisi. Jadi ada Dana besar yang sekarang dikuasai oleh pemerintah yang dibagi-bagikan kepada kelompok masyarakat termasuk terhadap oposisi. Maka ini sudah sebentuk dari otoritarisme yang sangat kuat. Yang didukung oleh budget negara yang begitu besar Di mana oposisi ada di dalamnya Nah, kelompok-kelompok yang kritis terhadap pemerintah Dan berusaha untuk memperoleh demokrasi Tinggal kelompok-kelompok yang sangat kecil Yang tidak lagi punya sumber dana Mereka hanya mengandalkan pada kekuatan pikiran Dan kekuatan semangat Jadi kita 50-50 lah ini Kalau kita Misalnya kita andekan tahun 2014 jadi pemilu misalnya, kita bisa kembali ke masa yang sangat buruk, yaitu otoritarianisme seperti terjadi di Malaysia dan Singapura ya. Saya kira itu yang akan terjadi. Jadi nggak bisa lain, kita kembali ke Orde Baru saya kira sekarang, meskipun yang berkuasa tidak lagi militer misalnya ya. Jadi ada sipil otoritarianisme ya, otoritarian yang diperintah oleh sipil seperti terjadi di Malaysia dan Singapura dan lain-lain. Malaysia dan Singapura sudah terjadi civil authoritarianism itu 20 atau 25 tahun yang lalu Kita sekarang mulai terjadinya civil authoritarianism Jadi authoritarianisme yang dipimpin langsung oleh sipil bukan lagi oleh militer Di Malaysia civil power sudah terjadi tetapi tidak berhasil juga menghilingkan authoritarianisme Karena authoritarianisme sipil ini didukung oleh anggaran negara ya. Sekarang ini kan ada keterbatasan bantuan-bantuan dana dari luar negeri ya. Karena Indonesia sudah dianggap negara yang berhasil dalam ekonomi. Jadi gerakan-gerakan sipil dibiarkan oleh elemen-elemen dunia. Mereka berharap bisa bekerja dan bisa mengimbangi pemerintah, tetapi yang terjadi adalah penguasaan seperti terjadi di tempat lain ya, seperti di Malaysia dan Singapura itu. Lalu menurut pandangan Bapak, apa dampak jangka panjang jika kejadian ini terus terulang? Saya kira kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi yang makin lebar ya. Jadi counter movement yang dibayar oleh pemerintah itu bukan hanya untuk menyalapakan kekuasaan, tapi juga penguasaan ekonomi, monopoli ekonomi dan politik dan lain sebagainya. Jadi rakyat akan tidak punya akses lagi terhadap kekuasaan, tidak punya akses lagi terhadap ekonomi yang wajar, karena ekonomi sudah dimonopoli oleh kelompok elit tertentu. Jadi akibatnya sangat sangat luas sekali. Bukan hanya kebebasan berekspresi yang tertekan, tapi juga kemiskinan dan kesenggangan ekonomi saya kira. Demikian Direktur The Wahid Institute Ahmad Swedi. Saya Wendy Lim.